Alhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'inu wa nustahdihi wa nastarshidu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man ya'adillah falamudlalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu Allahumma cill wa sallam wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, kama cillait wa sallamtu wa barik ala Ibrahim, ala ali Ibrahim, ilalaminainnaka hamidumadiin. Amma baghdufain nasydqa alhadith kitab Allah, wa khair alhadi hadi yusaidina Muhammad shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nashr alamur kulama hasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar ma asyiral muslimin rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita menginjak membaca diktat yang ke-9 marilah sebagaimana biasanya kita bersama-sama ucapkan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma Allahumma الأنwar, salli ala nuril al anwar wassirril asrar tiryaqil aghya miftahibabil yasar sayyidina Muhammadul muhtar sayyidina Muhammadul muhtar wa alihi al atohar sahabih al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdali kemudian setelah itu hendaknya kita ingat pada malam Kamis yang lalu maksud daripada asyhadu an la ilaha illallah Kunci Kuncinya dunia adalah La ilaha illallah Dan sebagai juga kuncinya akhirat La ilaha illallah Orang mulai masuk Islam Diakinkan dulu Di-endoktriner Bahawa tiada Tuhan malingkan Allah Sebagaimana yang kita telah bahas sebagian dari maksud-maksud bahwa tiada tuhan yang ditaati, yang pantas ditaati, pantas disembah, pantas dijadikan Maha Hakim, penguasa yang dipertuan dan sebagainya dan sebagainya. Sebagaimana yang saudara pernah dan telah dengar pada majelis malam Kamis yang telah lalu. Itu namanya Miftahul Islam kunci Kuncinya Islam Sebab manusia sebelum mengerti Sebelum meresapkan arti daripada itu Dia masih akan merupakan manusia yang belum bebas jiwanya Masih terkungkung Fikirannya oleh serba benda isma dan segala yang fana di hadapan. Sesudah ia ditempati doktrina yang paling utama dan pertama, yaitu kalimat tauhid, maka dia mulai bebaslah fikirannya dari serba yang fana. Mulailah dia memahami bahwa dia ini hamba. Dari suatu zat yang telah dipertuan dan sedang dipertuan dan akan dipertuankan oleh segala makhluk yang ada di dunia, bebas dia. Dia merasa bahawa sekarang dia adalah manusia, mulai manggon kemanusiaannya si manusia ini, kalau dia meresapkan arti la ilah ala. Sebab. Dia sudah tidak lagi Nenuun daripada sesuatu Selain daripada Allah Jadi Ibadah tidak bisa dilakukan Ibadahnya Nusuknya Hidup Dan matinya Tidak lagi dikerjakan Kecuali untuk dia semata Sebagai pantulan Pantulan daripada pemberian pertama daripada zat itu yaitu roh jasad dan serba kebutuhan roh dan jasad manusia di dunia ini dilengkapi balasannya tidak boleh dikatakan balasan lebih tepat dikatakan kita pantulkan kembali bahwa kita ya Allah tiada lagi mengenal kecuali engkau tidak lagi mencintai, menghormati, mentaati dan seterusnya dan seterusnya kecuali engkau. Manggonlah ubudiyahnya manusia ini. Tetapi kalau tidak demikian, maka manusia ini nanti kalau sakit yang saya maksudkan meminta-minta hal-hal yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah. Itu nanti dia minta daripada lain daripada Allah misalnya dia sakit dia tidak lagi berusaha untuk wadul kepada Allah minta disembuhkan kemudian setelah itu ikhtiar mencari obat-obat yang difahami oleh umat manusia, dia langsung pergi satu pokok besar, maesannya kuburan dan seterusnya dan seterusnya. Ini orang mudah terpengaruh karena hal itu paling dikenal oleh para dukun. Sab dukun itu dibagi dua, yang membagi ini sebetulnya orang-orang barat. Yang mempelajari masalah-masalah ini. Kemungkinan kita tidak sampai ke situ mempelajari. Ada black magic. Ada white magic. Ada dukun putih. Ada dukun hitam. Dukun hitam itu yang dipakai. Sebagaimana saya katakan. Pada majlis yang lalu. Dipakai untuk. Kalau ada orang sakit hati. Pakai black magic. Untuk membunuh untuk membawa segala macam korafat membawakan padanya sebagai satu macam benda katanya ini kukunya macan atau kukunya macan betul lalu nanti kamu ditakuti orang dan sebagainya dan sebagainya itu semuanya menurut hukum Islam buat seorang muslim itu tidak terpakai sebab dia punya tempat penampungan segala wadulan dan keluhan yaitu Allah. Somad. Ahad. Lam yalid walam yulad. Jadi segala-galanya itu sudah ditumpahkan kepadanya. Nanti dia yang ngatur bagaimana pemberesannya. Ini satu keuntungan kejiwaan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang primitif. Bangsa-bangsa mundur. Dan bangsa-bangsa yang tidak ada keinginan untuk maju. Itu merugikan. Tetapi ini menguntungkan. Tentu saudara-saudara akan bertanya, mana buktinya? Saya akan bawa satu bukti. Bahwa umat yang primitif merupakan topnya primitif. Dalam arti kepercayaan adalah umat Arab zaman sebelum nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus umat yang menyembah patung sepenuhnya dan percaya kepada segala yang dikatakan orang ini mempunyai daya kekuatan dipercayai insyaallah saudara katakan kerikil ini bisa memanjangkan umur saudara dia terus pegang pada kerikil itu a priori Umat ini begitu kepercayaannya. Tapi saudara bisa bertanya kepada sejarah. Bagaimana negaranya? Saya jawab negaranya dijajah. Oleh Persia dari sebelah timur. Oleh Rum sebelah barat. Saudara akan tanya. Bagaimana akhlak umat ini? Akhlak umat itu adalah kejem. Jadi kalau rente itu tidak tanggung-tanggung Kalau mengutangi seorang Sampai selesai semuanya Plus kepalanya itu orang diperbudak Kalau tidak bisa bayar Sudah rumahnya, sudah anaknya, sudah semua Dia juga diperbudak Lalu saudara tanya Bagaimana persatuannya Allah Yahwak Cerai berai Karena seekor kambing mereka beklai Dan beklai turun temurun antara Aus dan Khazraj di Madinah sudah hampir 98 tahun perang yang ngubupi kaum Yahudi mengutangi seni beli senjata mengutangi itu beli senjata Arab sama Arab saling makan memakan zaman itu lalu sudah ratanya apa saja dari akhlak politik tidak mempunyai politik menentukan politiknya ditentukan oleh luar akhirnya umat itu datang manusianya manusia yaitu Muhammad SAW dengan perintah Allah mengajarkan suatu indoktrinasi tentang la ilaha illallah mereka itu berasa Bahwa ini suatu yang aneh, karena mereka itu orang-orang yang mengerti, sebagaimana saya katakan dalam majelis sebelumnya ini, mereka jingkrak-jingkrak kena kalimat ini, sebab kaum vested interest seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, seperti kena strum mendengar asyhadu Allah ilaha illallah, cukup. Segala serta-merta yang memaksud, dimaksudkan dari kalimat ini mereka sudah dapat menangkap. Orang-orang yang biasanya nipu orang tidak akan dapat tempat di dalam masyarakat asyadu allah ilaha illallah ini. Orang-orang yang biasanya korupsi tidak akan dapat tempat di masyarakat asyadu allah ilaha illallah. Masyarakat yang mencari kursi juga tidak akan dapat di tempat di tempat di masyarakat asyadu allah ilaha illallah masyarakat pak uh, orang-orang yang pembohong tidak memberi tidak dapat tempat sama sekali tapi ini umat semuanya tanpa batas perbedaan sudah ditingkatkan semuanya sama dengan persamaan yang mau menjadi hambanya satu dan tok tidak berhamba kepada lain sampai kepada hawa nafsu pun harus kita bebaskan penghambaan kita kepada hawa nafsu. Ya, waktu kita marah. Kita tidak boleh mengikuti, kita punya marah. Apa suara marah kita ikut. Itu penghambaan. Jangan. Allah, ashadu alla ilaha illallah. Dengan begitu, saudara-saudara. Umat yang seperti tadi keadaannya, disulam oleh kalimat la ilaha illallah. Jadi hasil meresapnya ashhadu allah ilaha illallah adalah umat yang bengis tadi menjadi rahmat, umat yang dijajah menjadi merdeka, umat yang berpecah belah menjadi satu umatan wahidah, umat yang tadinya takut menjadi berani dan kata ahli-ahli sejarah seperti uh, Thomas Carlyle Toimbi mengatakan bahawa Sahabat Muhammad merupakan seperti butiran-butiran pasir sohra itu meledak menjadi atom semuanya merupakan anak singa menjadi pemberani karena Allah Begitu kata lawan. Sudah saya bisa bayangkan sendiri. umat yang maaf-maaf kiri. Menjadi kaya. Sampai pada Harun al-Rashid berkata. Wahai awan. Engkau boleh meletakkan airmu di mana saja engkau suka dari bumi ini. Toh hasilnya bumi itu akan datang kemari. Pusat pemerintahan Islam sedunia. jadi Afrika hampir seluruhnya Asia sampai Asia Minor sampai Turki ke atas Eropa sampai Spanyol dan Timur sampai negeri Cina sampai Tibet India seluruhnya saudara boleh kembali melihat India peninggalan umat yang mengatakan asyadu Allah ilaha illallah itu sampai sekarang menjadi objek turis indah seperti Taj Mahal Belum ada bangunan di dunia lebih indah daripada itu Karena seorang Kasih kepada istrinya Istri yang meninggal Dia mau bikin patung Patung diharamkan oleh Allah Dia takut itu patung disembah orang Akhirnya dia bangun satu bangunan Kata dia Inilah engkau Saya melihat engkau dari tepi Sungai ini Wajahmu wahai istriku namanya Taj Mahal di Agra, beratus-ratus masjid beratus-ratus rumah sakit yang ditinggal oleh manusia-manusia muslim yang mengatakan asyhadu di waktu mereka memerintah India hampir 800 tahun lebih saudara-saudara ada sampai dikatakan di daerah-daerah Turki, rumah sakit untuk hewan, untuk kucing yang sakit itu ada wakaf-wakafnya. Di saat Eropa tahun 1400-1500, seperti mana saya katakan, masih memperkarakan hewan-hewan, diperkarakan di pengadilan, didakwa. Jadi anjingnya orang yang gigit, anjing itu dibawa dengan kerangkengan besi di muka pengadilan. Hakim mengatakan anjing ini salah, begini salah. Avukatnya membela anjing ini. <tuh> Mahasyirah muslimin. Hasil itu tidak bisa dibayangkan bagaimana hasil umat yang seperti tadi saya gambarkan. Sesudah la ilahe lallah mereka menyala. Kemudian lawan daripada syajuan la ilaha ini mengerti bahwa rahasia ketikdayaan umat ini adalah la ilaha illallah. mari kita lupakan mereka mulai dirongrong mulai diganyang ini la ilaha illallah. umat sudah terlalu kaya lupa lupa sebentar kepada Allah Allah meninggalkan mereka sebagaimana janjinya dalam kitab yang di mereka baca kalau kamu lupa nasullah fa ansahum anfusahum nasullah fa nasiyuh jadi mereka lupa ini lupa kepada Allah mulai mereka seperti mobil ini mulai slip dan akhirnya sampai hancur umatnya yang hancur berhasillah kebudayaan barat memainkan umat Islam sampai pada masa sekarang di Timur Tengah kembali lagi masyarakat jahiliah saya katakan ini secara umum sekarang kembali lagi jadi seperti jam yang sudah sampai jam 12 kembali lagi satu sekarang jadi perlu ada dakwah lagi dan semua negara yang masyarakatnya kebanyakan Islam dirongrong Orang yang tidak mengikuti ini secara teliti tidak bisa mengerti dari mana datangnya rongrongan. Orang yang mengerti tahu bahwa datangnya rongrongan dari barat dan dari timur. Dari dua blok besar. Karenanya, untuk mengembalikan kewibawaan umat di mana saja mereka berada, mereka harus mempunyai satu indoktrinasi mengamalkan indoktrinasi lailahaillallah secara jujur. Pertama, salat. Dalam salat itu ada Fatihah. Fatihah itu kepada Ibnu kata Ibnu Al-Qayyim, ada tauhid. Di Fatihah ada syariat. Dan Fatihah ada suluh. Jadi lengkap Fatihah itu. Makanya dinamakan Ummul Kitab. Ibu nya kitab Al-Qur'an ini. Ibu surat yang merupakan surah ibu. Ibnu Al-Qayyim mengatakan di dalam Fatihah ada suluk, ada syariah, dan ada tauhid. Satu contoh misalnya. Kita kalau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini satu ulangan dari proklamasi kemerdekaan sang manusia daripada segala penghambaan dan atau permintaan kecuali kepada Allah. Jadi iyyaka na'bud, hanya kepadamu toh, hanya kepadamu lah saja ya rabbi kami menyembah dan hanya kepadamu sajalah kami minta bantuan dan pertolongan ini manusia yang membacakan ini sebagai hasil daripada tauhid maka ini orang kuat yang mananya yang kuat dulu rohnya dan orang ini kalau rohnya kuat badannya ikut kuat semangatnya ini kuat sekarang faham dan semangat ini dirongrong diputar balik sehingga orang dikatakan cukup engkau batin saja sholat cukup ada sholat ini ada hakikatnya, kau ambil saja ringkasan daripada ini tidak ketinggalan para kaum yang kadang-kadang menganut tarekat, dia tidak tahu apa itu tarekat. Kadang-kadang dia berpura-pura memainkan tarekat tetapi membahayakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tarekat dilakukan dengan catatan apa kata yang guru harus diturut. Ini katanya sudah Guru ini sudah mutlak. Ini mulai menjurus kepada sesuatu yang keliru. Sebab amar ma'aluf nahi mongkar tidak dikecualikan kepada siapapun. Kalau kita merupakan ajadwa, masyarakat ajadu allah ilaha illallah. Ada karanya guru berbuat sesuatu yang kurang pantas kepada salah satu muridnya. Itu tidak boleh ditegur, sudah guru Ini keliru Dalam keadaan yang tidak baik Caranya Seperti digelapkan lampu Membaca dikir laki perempuan hadir Itu saja sudah meragukan Itu harus kita tegur Ini ujung pangkal daripada kebatinan Secara kemodernisir cara Islam padahal tidak demikian Islam Islam menganjurkan kita zikir termasuk La ilaha illallah. boleh tetapi caranya harus kita hati-hati jadi dalam rongrongan ini dari kanan kiri sampai timbul semangat orang mencari udang di, di, di, di balik batu memancing di dalam air yang keruh seperti sekarang ini maka Kaum yang akan bertahan memegang la ilaha ilallah akan tetap jaya Walaupun cuma beberapa gelintir saja. Sab kaum yang mengemban aš-šadū ilaha ilallah pada awal mulanya cuma pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tambah sang istri Khadijah al-Kubra alaihassalam. Tambah lagi keponakan eh, Nisana dan anak angkatnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian tambah lagi, satu dua orang. Tetapi dipegangi secara betul-betul kuat. Karena itu, dalam masyarakat tersyadu Allah ilaha illallah, masyarakat itu mempunyai perasaan, mempunyai semangat, mempunyai malu. Sebab Allah menyuruh dia memakmurkan bumi. Tidak menyuruh dia membonceng kepada peradaban orang yang kafir yang tidak kenal kepada La ilaha illallah. Bahkan yang memusuhi La ilaha illallah. Bahkan yang menghadapkan lub meriamnya kepada La ilaha illallah. Kenapa kita mesti bonceng kepada kebudayaan dan peradaban orang-orang seperti itu? Pertama orang yang menyadarkan umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan, La takkulu fi awanil Tiawanil dari nakafaru kita dilarang makan pada piring-piring dan alat-alat makan makanan orang yang kafir. Apa sebab? Ini isolasi kebudayaan. Apa sebab kita dilarang tercabut? Apa artinya tercabut? Meniru. Sebab mustahil saudara akan melihat orang yang meniru kebudayaan Barat yang hatinya tidak condong kepada barang walaupun lidahnya mengatakan aku mukmin, sulit untuk saudara pertemukan antara kata-katanya dengan akidahnya dengan kelakuannya sulit untuk saudara pertemukan antara seorang gadis muslimah yang memakai rok sampai di atas lututnya membuka maaf-maaf sebagian besar dari tangannya Sampai pangkal tangannya terbuka. Lalu dia mengatakan, aku muslimah. Dia mesti condong kepada orang-orang yang mempunyai kebudayaan roh. Dan kalau condong kepada kebudayaan itu. Mudah dia berbalik untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang memakai roh. Begitu juga orang yang memakai kesi sukar untuk saudara katakan bahwa ini orang mempunyai kebangsaan yang dalam so, dia sudah tidak mengindahkan apa yang dipakai oleh bangsanya apa yang menjadi kepantasannya dia membonceng kepada kebudayaan dan peradaban orang lain itu adalah kejatuhan atau permulaan orang kesandung disitulah tetapi dalam diktat ini saya sebutkan demikian. Nahnu la nastati'u an nakraha duna an nuhib. Wala yumkinu ijra'u s-sibaq illa baina mutasabiqain mutamayyizain munfasilain kullun minhumama harisun ala qahri sahibih ala qahri munafisihi wal fawzu wahdah. Wa min hunaka kana min ad-daruri Anjakan untuk orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beragama, yang tidak beradab, yang tidak berakal, yang tidak berakal, yang tidak berakal, yang tidak berakal, yang tidak berakal, yang tidak berakal, yang tidak berakal, yang tidak berakal, yang yang tidak berakal, yang tidak berakal, yang tidak berakal, yang tidak berakal, Sultan Abdul Hamid Sultan Turki Seorang besar dalam sejarah Saya belum pernah melihat orang yang lebih ulet dari beliau Waktu kerajaan Islam Hanya tinggal beliau sendiri yang memimpin Tetapi tidak tanggung-tanggung Beliau memimpin kerajaan Islam Begitu hebat Sampai Eropa takut kepada Sultan Abdul Hamid. Takut kepada Turki. Apanya yang ditakuti dari Turki? Iman dan tauhidnya bangsa itu. Waktu itu bangsa Arab sudah ketinggalan. Bangsa Ajam yang maju itu. Turki. Negeri Arab seluruhnya dipegang oleh ini. Makkah, Madinah, Peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW kuku-kuku Rasulullah bekas rambut-rambut guntingan -rambut jenggot Rasulullah itu tersimpan dalam dalam museum-museum Turki saya sendiri pernah menyaksikan itu di Istanbul sekarang ini disimpan di Istanbul tapi sudah di museum Eropa waktu itu paling takut memerangi Rusia Rusia ditaklukkan, dikalahkan ini satu sultan dan sebelumnya Sultan Slim dan lain-lainnya ini Sultan-Sultan yang Islamnya itu mendarah mendaging dia mempunyai buku harian pernah dimuat di beberapa majalah tapi tidak lengkap hebat sekali jadi Eropa ngerongrong dia termasuk Inggris Perancis Rusia, Jerman dan seluruh Eropa tapi dia ulat berdiri sendiri dengan jajahannya yang luas. Timur tengah negeri Arab. Dengan seluruh wilayah-wilayah timur dari negeri Arab. Itu Sultan Abdul Hamid mengatakan demikian. Dalam hidup kita tidak bisa cuma membenci saja. Kita harus mencintai siapa yang kita cintai ditentukan kita mesti motor saudara akan bertanya apa ada orang yang membenci dirinya sendiri banyak orang yang membuang waktunya orang yang merusak kesehatannya orang yang tidak tahu kemana dia mesti menempatkan dirinya ini orang membenci dirinya sendiri atau orang tidak kenal harga dirinya kemudian keluarga karena Allah memerintahkan kita anak Istri Mesti kita cintai Mesti kita upeni Mesti kita carikan Apa-apa yang menyenangkan mereka di dunia Sampai ke akhirat Karena apa? Karena Allah Menyuruh demikian Kemudian Masyarakat yang kita hidup Kita toh tidak bisa hidup Men Pribadi Kita mesti hidup dengan masyarakat Masyarakat mesti kita cintai Dan Akhirnya tanah air, mesti kita cintai orang yang mengerti ini kata dia kalau kita betul mencintai kita harus memaju manusia-manusia yang kita cintai ini untuk maju untuk menang, untuk unggul, sesuai dengan firman Allah, wa antumul a'alawna inkuntum mu'mini kamu Kamulah yang unggul wahai kaum mu'mini, asal kamu benar-benar beriman lazimnya dalam tiap perlombaan jadi maksudnya kita mesti mengadakan perlombaan kita jelas mempunyai lawan lawan kita pertama-tama syaitan menurut Al-Quran kemudian Yahudi kemudian Nasrani dan kemudian alladzina ashraqu musyrik orang-orang musyrik orang-orang animis orang-orang kebatinan ini lawan kita. menurut Al-Quran Kita kalau tahu punya lawan, kita mesti memacu Umat kita untuk maju Kemajuan itulah Yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Harus dicapai oleh tiap umat Muslim Tetapi Masing-masing Tiap perlombaan Harus ada dua peserta Yang masing-masing berdiri sendiri Berbeda-beda Dan tiap perlomba cukup Bertekad untuk mengalahkan lawannya jika tidak tidak mungkin itu diberi perlombaan dalam peradaban kemajuan teknologi kita bangsa Indonesia tidak akan maju kalau kita tidak memacu umat ini untuk melawan sampai kita bisa menjadi lebih tinggi kebudayaan kita daripada Amerika kenapa tidak bisa jangan jauh-jauh ini Jepang Jepang tahun 45 kita semua yang umur kita lebih dari 60 menyaksikan sendiri mendengar bahwa Jepang menyerah kalah, hancur total di bom atom sekarang ini Jepang bisa mengalahkan Amerika dalam teknologi kalah sudah buktinya Amerika mengatakan hei Jepang stoplah kemajuan teknologiamu stoplah pengeksporan barang-barangmu keluar ke dunia supaya kami bangsa Eropa kulit putih tidak, tidak terdesak tapi itu tidak dinyatakan begitu dari mana ini Jepang bisa maju sebabnya dia menutup pintu negerinya daripada kebudayaan asing kimono kelompen sandal kapit itu dipakai oleh Jepang sebagai kebudayaan dan mempercayai teno heka sebagai zat anak matahari. Saudara kalau baca itu lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, Saudara akan sebut bahwa Tenno Meji Tenno ini turunan matahari. Sang so, Jepang kaum metraisme penyembah dewa matahari. Jadi ratunya atau rajanya ini dihormati secara mutlak. Sampai di beberapa di rumah-rumah kaum Jepang ada kursi yang tidak ditempati. Ini katanya dia barangkali sang dewa raja liwat mampir duduk kursi ini. Jadi cintanya kepada raja, cintanya kepada bangsanya. Karena itu mereka bekerja siang malam, memacu ini umat macu itu balapan kuda itu pacuan kuda namanya. Umatnya dipacu maju ke depan. Semua rumah tangga bekerja Dan harganya murah Kalau membuat kancing misalnya Itu nanti Koperasi-koperasi kampung Misalnya domungal Dikasih berapa mesin untuk membuat kancing Berapa mesin untuk membuat uh, Kotaknya Atau Ininya jam Rantainya jam itu dikasih Mesin-mesin otomatis Nanti dimasukkan pada koperasi, dipotong sekian ongkos. Kamu punya celengan, store-nya kamu punya utang ini. Mesin akhirnya jadi punyanya itu orang, kerja. Dengan keuntungan. Dan itu harga murah. Eropa hancur. Jam-jam yang mahal sudah tidak laku di Eropa. Di Saudi itu dulu mengimpor Chevrolet dari Amerika. Secara tidak pakai batas. Sekarang Saudi berputar ke Jepang. Toyota, kol dan macam-macam itu diimpor semua oleh Saudi sampai Eropa mengimpor kol tapi sebelumnya itu mengikat diri. nomor dua bangsa itu adalah Cina RRC jadi kata Sultan Abdul Hamid ini betul kalau mau berlomba mesti berani dalam perlombaan itu mesti capek dulu jadi mesti ditutup, RRC itu menutup mengikat perutnya sama sekali ngerasakan nonton film barat dengar saja lagu Beethoven atau Chopin atau klasik-klasik barat itu orang dibunuh dengan alasan kontra revolusi rakyat nah, ideologinya kita tidak setuju tapi cara itu memang cara betul, wajar akhirnya berkembang RRC jadi tidak memerlukan satu apapun dari dunia Wa wa'amma utang nauzubillah. mati dia tidak mau utang dari orang kulit putih setiap orang mengatakan ini setan putih setan kulit putih sampai gurunya sendiri Soviet di pedot, hubungannya diputus putus hubungan dengan dunia semua dan dia berdiri sendiri sebagai bangsa ayo kamu sekarang ini 500 juta Waktu itu ama sekarang sudah 1 miliar lebih Ayo 500 juta Tidak bisa kamu garap ini Negeri Menjadi negeri pertanian yang subur Ayo kerja Kalau tidak kerja tidak makan Betul Jadi kalau mau pagi mau keluar itu Pergi ke lingkungannya RT nya minta kupon Itu kupon nanti dikasih makan Kalau tidak tidak makan Akhirnya sekarang RRC punya bom atom. Tadinya sepedanya itu ban mati. Tapi dia punya pabrik sepeda. Kata Sultan Abdul Hamid, kita bukan maju kalau kita mengimpor bedil dan meriam daripada Eropa. Tapi kalau kita punya pabrik tolok yang genah itu maju. Tiasnya ini, Orang mengira bahwa kalau kita punya tempat sudah banyak merci, Toyota seperti sekarang ini, Dan Honda dan semuanya itu, Sudah maju Indonesia. Keliru itu. Yang maju, negara yang kita beleni itu, Dia banyak badi. Kita ngetono duit. Apalagi kalau, Utang. Jadi majunya kita itu kalau kita punya pabrik sepeda, ban mati Itu maju ya. Sebab tadinya kita jalan kaki Sekarang sudah punya sepeda Tadinya cikar Sepeda Tidak apa-apa Itu memang begitu kemajuan umat Mesti betah Dan yang betah ini adalah umat yang mengatakan La ilaha illallah Atau umat yang mempunyai ideologi matang Kalau berlomba tetapi kita membonceng ini ada dua mobil misalnya balapan lalu kita stop tengah jalan aku tak bonceng dengan mobilmu sudah bukan balapan ini saudara dianggap bonceng sudah tidak berhak saudara mengatakan perlombaan lagi kalau kita cuma memperbesar produksi Eropa memperbesar produksi Jepang memperbesar produksi Cina dengan mengimpor barang-barang mereka dan kita cuma menggunakan top sebagai bangsa ini bangsa tidak bisa besar tidak akan besar apalagi negara-negara barat misalnya kalau memberi utang itu dia tentukan utang untuk apa mana itu utang tepat pada sasarannya menurut mereka dan dimaukan oleh mereka tidak mungkin utang menurut yang mereka sarankan objek pariwisata misalnya, itu mereka senang duit dari mereka nanti turisnya datang dalam keadaan tanah senang melihat dunia sudah terakhir kita yang bayar rentanya karena itu negara-negara yang saya sebut tadinya dunia ini sesudah revolusi industri yang kuat cuma satu, Eropa tok. kemudian Rusia berbuat seperti Cina sekarang membenci Eropa dia bilang kapitalis imperialis ya itu pura-pura semua itu supaya umatnya terkurung dan tidak menoleh ke sana tidak ada film malah kan orang-orang Rusia sampai jadi besar sekarang disegani lalu mereka diteladani oleh RRC RRC tidak maukan software tidak maukan dua-dua tidak mahu berdiri sendiri sekarang sudah punya bom atom apa hasilnya disungkani orang tidak punya otak. Next sem datang ke RRT. Terhormat, diparani dulu. Dan untuk menemui ketua mau tunggu berapa hari nenteni. Katanya repot mau belum bisa ketemu sama kamu. Kamu ketemu dengan cuan Lai Tok. Akhirnya ketemu cuma berapa menit tok. Next Presiden Amerika tahun 72. Terhormat, Soalnya dia memacu umatnya. Nah kita sekarang mengenai ideologi dan falsafah sudah cukup. Kita mempunyai ilah-ilaheilah Allah atau Ketuhanan yang Maha Esa secara mutlak. Menurut tafsiran Khulwahulawahad sudah kuat. Tinggal kita punya semangat. Nasser al Muslimin. Disinilah letaknya Sampai dimana suatu umat Akan bisa maju atau tidak Dengan akidah, Bisa tahu harga diri Dengan akidah. Jadi pengertian akan diri Akan harga diri Itu mesti merupakan bahan utama Dalam pendidikan anak-anak kita Di sekolah-sekolah kita Di taman kanak-kanak kita Supaya kita tahu Bahwa kita ini bangsa yang hidup tidak mau, tidak perlu pada orang lain, tidak perlu pada bangsa lain. Kita punya tempat dari Sabang sampai ke Merauke. Bisa menjadikan kita Maaf Saudara, ya, saya tidak dangkel menjadikan kita bisa mandi beras. Kalau kita eksploitir sebaik-baiknya. Itu Irian itu berapa luasnya itu tanah. Kalimantan, Sumatera, masih oblah-oblah kita bisa buat satu sistem pertanian yang modern kita bisa niru membuat tapi kita tidak impor orang punya kan saya bilang orang-orang Cina yang makan dengan sopit itu diolok-olok, diejek oleh pemuda Jerman kamu di abad ini kok saya makan dengan sopit dia bilang, saudara kami datang di negerimu ini cuma belajar ilmu pasti dan alam melengkapi pengertian kita tetapi kebudayaan itu kami punya kebudayaan kami tidak minta dari kebudayaan ini kebudayaan kami ya sopit ini dengarkan suara kita nyerot itu nasi <tik> kamu jangan mulai ngotek-ngotek soal ini kami tidak akan berubah dan kami tidak bangga kalau kami makan dengan sendok dan garpu mereka mengatakan kami malu kalau kami melihat tuan-tuan punya film Di RRT Tidak ada tuan punya film Orang Cina melihat film, ya film Cina Sob Cina coak bisa bikin film Kata mereka Lah kita kalau bikin film Sudah meniru kepada Eropa Mau lebih barat dari Eropa Sudah tidak mempunyai kebudayaan Kalau tidak mempunyai kebudayaan Harapan untuk naik Berat Jadi generasi sekarang harus kita sedarkan bahwa dia sebagai bangsa Mempunyai kewajiban Kewajiban untuk maju Dan memajukan bangsa ini Begitulah Maksud atau khis Daripada Apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid Jadi kita tidak boleh Membonceng kebudayaan orang lain Kita tidak boleh meniru Kita tidak boleh membutuhkan apa-apa Dari lawan-lawan kita Lawan ideologi kita Terus berdiri sendiri kata Dr. Iqbal rahimahullah wa raziyallahu ta'ala anhu Profesor Syair Iqbal dia bilang kami melihat dunia dengan mata sendiri. kami melihat dunia tidak meminjam mata orang sebab so, kita sudah diperlihatkan oleh Allah dunia itu ini akhirat itu ini, kenapa kita mesti mempunyai kebudayaan melihat dunia dengan fikiran orang barat misalnya, itu tidak cocok karena itu saudara-saudara apa yang kita pelajari melalui ini hendaknya kita tafsirkan yang wajar yang baik dengan niat yang baik kita akan hidup sebagai umat yang kuat dan berkebudayaan sendiri sebab filsafah syahdu allah ilahilallah cukup kuat landasan ini saudara boleh bangun di atasnya 150 tingkat dari kebudayaan dunia saudara tidak akan ambruk. Cara ini adalah filsafat yang tadi saya katakan kuncinya dunia dan kuncinya akhirat. Asyhadu allahi la ilaha illallah. Dan ikrar hariannya Al-Fatihah yang kita baca 17 kali tiap hari. Di mana terdapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi hal-hal yang tidak bisa dikerjakan mutlak kecuali oleh Allah misalnya penyembuhan orang sakit penolahan balak panjang umur rizki murah jodoh dan sebagainya itu jangan sekali-kali saudara minta apa-apa dari manusia datang langsung kepada Allah ada hal-hal yang wajar bisa dimintai bantuan sesama manusia misalnya tolong anaknya si Fulan pinangkan untuk saya itu bisa tolong saya mau sewa saudara punya toko bisa tapi tolong saya minta panjang umur itu keliru alamatnya keliru Allahirham Habib Soleh Tanggul salah seorang baik Soleh pernah berbicara dengan saya dia bilang saya heran orang begini banyak datang pada saya tidak satu orang pun mengatakan Habib soleh, doakan saya mati husnul khatimah kayak orang saleh jadi saya punya anak-anak jadi orang baik. Tidak pernah. Yang datang bilang, "Beb, saya punya pangkat ini supaya naik ya." Saya sudah ada kerjaan yang minta kerja. Minta duit, pangkat, duit, pangkat. Enggak ada. Jodoh anak saya sudah besar-besar belum kawin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kata Habib soleh Semak apa semak? Zoknya orang sekarang ini adalah zok dunia Wito, dunia Tok yang diminta. Tidak ada yang bilang tu saya menjadi orang yang soleh, doakan saya punya anak-anak jadi orang alim, sama sekali tidak ada. Supaya saya punya pangkat naik, supaya saya punya duit banyak, hanya itu saja yang diminta. Saya kira beliau tidak melebih-lebihkan. Ya memang betul begitu nah tapi sekarang kita di saat seperti sekarang di mana sudah jelas bagi kita perkembangan-perkembangan akhir-akhir ini bahwa umat kita sebetulnya mundur, mundur dalam dakwah, mundur dalam tabligh, takut selain daripada Allah, mengharap selain daripada Allah, akhirnya dikecewakan oleh Allah. Tapi Allah rahmat, pintu taubat tetap terbuka. Kita minta kepada Allah. Mulai malam ini. Dengan taubah yang nafuh. Supaya kita menjadi umat yang betul-betul berkepribadian Dan hanya takut kepadanya. Mengharap kepadanya. Taat betul kepadanya. Dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik daripada kita. Saya kira pada malam ini cukuplah. Demikian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada malam kemis yang akan datang. Dengan acara-acara seperti ini. Marilah kita sebelum... Uh, Pertanyaan masih ada Ada sebagian dari pertanyaan Saya kira pertanyaan-pertanyaan bisa dibaca pada malam yang akan datang Dirapikan sekarang. Kepada arwah eh, Almarhum Abdul Somad Mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillahirabbal alamin. Alrahmanirrahim. Anikamatin ya khalik. Ehdi nafsu siratan yang setajam siratan hadirin yang taahirin maudhu alaihim aladzali. Mari kita sama-sama kita baca doa seperti biasa. Ya Rabbana kita bi anna kita rabbna, bi anna kita باذو علينا توبع توزع لكل اوبا واستر لنا العورات واغفر لنا الذنوب وارزق لي والدينا وبي ومولدينا والاهل والخواهي واسترن بالعنيف وانظر لذي محبا أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أعين ربي أسمع فطلا وجودا منع لا باكتساب منا في المصطفى سوري وعني كل سوري صلى وسلم ربي على أيدي عد الحبي وَحَانِهِ وَصَبِّ زَجَ ضَجِّ الشَّرِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْبَدِ وَالتَّنَاهِي